Baik saudara-saudaraku panggilkan artis kebanggaan Jawa Timur asli kelahiran Kota Tahu Kediri curahkan getok gedang Kediri bro cantik bahenol lincah lagi ada Ramayana juga ada Randy syuting siapa dia kalau bukan Elsa Savira New Palapa untuk sama-sama lagi yang lebih meriah ya. diam yang nggak ikut-ikut di tempat Pak Iya yang nggak ikut-ikut di tempat nggak usah gerak nggak usah gerak kasih jalan Mas udah-udah nggak udah. usah ikut-ikut yang nggak berkepentingan yang nggak berkepentingan nggak usah ikut-ikut Mas perhatian bisa diam ya eh bisa diam nggak cantikan nanti diam kamu memang besok kamu itu Dah berhati diam bisa diam Mbak kamu dikasih kesempatan sama punya hajat dikasih minum dikasih apa masih aja ribut Yang tahu diri toh. Jadi orang enggak tahu diri semua.